Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta wa nastaghfiruh min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la lah. wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu rasuluh amma ba'd wa ahlul jannati qala al-musannif ta'ala limam al al-muzanni rahimahallahu taala kata beliau wa ahlul jannati yauma idzin fil jannati yatanamun ahlul jannah penduduk surga di hari itu mereka merasakan berbagai kenikmatan di surga nanti wa bi sunufil ladzati yatalazzadun dan mereka berledegad ledat menikmati Berbagai macam kelezatan Dan dengan kemuliaan yang paling utama Mereka Diberikan Kabar gembira Menceritakan tentang Jannah Keimanan terhadap surga Beserta isinya Fahum Di antara kenikmatan surga disebutkan Fahum ina izin ila robbihim yang durun Ketika itu mereka juga Melihat rob mereka Mereka akan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala La yumaruna fin nazri Tidak harus Berdesak-desakan Mereka tidak ragu lagi Jelas gitu Lihat Allah Walaya sukun Tidak ragu Terang, Fawujubika romatihi Nauli Roh maka wajah-wajah mereka dengan kemuliaan dengan kemuliaan bisa melihat Allah itu ceria sekali wajah mereka. Wa Yunum bivatliyahi ilahinauliroh begitu juga mata-mata mereka benar-benar melihat kepada Allah Subhanahuwataala. Finaimin da imin mukimin berada dalam kenikmatan yang kekal. Layamastuhum fiya nasabu wamahminna bimukrojin Surah Al-Hajj ayat 48 Allah berfirman tidak tersentuh mereka tidak tersentuh dalam surga tidak menimpa mereka kepayahan enggak ada capeknya enggak ada repotnya sampai diceritakan. Mau metik buah itu Tangkenya yang turun Benar-benar gak ada capeknya Gak ada repotnya sedikit pun Setelah Metik dia mau berdiri Tangkenya naik lagi sehingga gak nyundul Kepalanya Menggambarkan Kesempurnaan kenikmatan surga Dan mereka Kalau sudah masuk surga Benar-benar gak dikeluarkan lagi darinya Dari kenikmatan yang ada di surga tersebut Uquluha da'iman wazilluatilka aqbal ladhinattaqaw wa Surah Ar-Ra'd ayat 35 Makanan hidang-hidangannya surga itu kekal ada terus Dan begitu juga teduhnya Kita di pohon kadang hilang teduhnya ada saatnya kena panas. Aduh, enak terus. Tilakum ul qaballadzina taqa itulah akibat bagus yang akan diterima oleh orang-orang yang bertakwa adapun akibat jelek bagi orang-orang kafir adalah neraka. Wa ahlul jahdi dan ahlul jahdi orang-orang yang mengingkari juhud An rabbihim dari tentang rob mereka yauma idzin mahjubun di hari itu mereka terhalang wa fil dan mereka terbakar di dalam neraka labi sama qaddamath lahum anfusuhum an sakhithallahu alaihim wa fil khalidun surah fatir ayat 36 jelek sekali apa yang telah mereka lakukan dalam hidup mereka mereka mendapatkan murka Allah dan mereka kekal berada di dalam azab wala yukdza 'alaihim 'anhum min nadhabiyaka dzalika najzikal kafur ar-ra'ad ayat 35 mereka tidak diberi kematian lagi enggak mati dengan azab tersebut Tidak diringankan Azabnya Tidak ada waktunya diringankan lagi Tidak ada Azabnya berat terus Begitulah aku balas setiap orang yang Kufur Allah subhanahu wa ta'ala Khala man Minal mu'ahidin ikhrajahum Minna kecuali Orang yang masuk neraka Dari kalangan ahlu tauhid. Ya nanti akan juga dikeluarkan barinya bisa keluar. Ini ringkasan keimanan terkait surga dan neraka. Percaya iman dengan apa yang diceritakan oleh Allah dalam Al Qur'an. Kemudian selanjutnya setelah ini perkara-perkara qiyah, -perkara, oh, eh, perkara hari akhir yang puncaknya maka beliau mengakhirkan tentang, -tentang surga dan neraka karena itu akhir. Kejadian di hari kiamat Setelah sebelumnya ada sirat, Ada mizat, ada hisab Sebelum lagi ada Pertanyaan malaikat Di alam kubur nah, Semua selesai pembahasan beliau Ringkasan beliau, akidah beliau Terkait hari akhir Seperti akidahnya Imam, imam al yang lain Sama, karena sama sumbernya Sama-sama hanya mengambil dari Al-Quran dan Hadis Sehingga tidak ada perbedaan Karena memang Al-Quran natif, Penunjukannya dalam hal seperti ini Sorry, tegas Jadi gak ada Perlu dita'awil lagi Itulah dia yang dimaksud Sehingga di sini menunjukkan kebenaran agama ini Dari seluruh imam yang ada Beda generasi, beda waktu Yang gak saling ketemu Generasinya saja beda Artinya beda Tapi mereka sama Karena mereka mengambil dari sumber yang sama Dan cara memandangnya sama Yaitu Yesui yang diperhatikan para sahabat Iyanas al-Quran yang sorry Tegas tentang hari kiamat Tentang sirat ia ya, Dipahami apa adanya Sesuai dengan turunnya ayat itu Mereka tidak mentakwil Menunjukkan Kebenaran mereka sunnah, Para imam, imam mulusunah Memahami apa yang ada, tidak melampaui dari apa yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah Terkait keimanan mereka Perkara-perkara yang boib Benar-benar hanya mendengar Hanya mengikut Hanya percaya Mengimani apa yang datang dalam Al-Quran dan Sunnah Karena ini bukan medan untuk istihad Mereka enggak bisa melihat enggak ini yaudah. Itu yang sampai ke mereka, sampai kepada kita dari Al-Quran dan Sunnah Kemudian selanjutnya taatul aimah wal umara wa manul khulafailin. Terkait sekarang terkait prinsip alus sunnah. Nah ini sejak dulu dibahas, dibahas, dibahas. Kita melajari akidah berganti-ganti kitab, berganti-ganti mayulis. Perkara-perkara ini yang akan disebut. Nanti kalau ada yang nambah yang lain, karena memang ini diantara perkara pokok yang menonjol perbedaan ahlu sunah dengan alul bidah. Misalnya dia di antaranya adalah ini selain perkara-perkara yang gue tadi adalah wa ulil amri, mentaati ulil amri. Ini perkara usul di sisi ahlu sunah. Bukan perkara yang di situ bisa boleh ada berapa pendapat. Termasuk perkara inti. Termasuk perkara pokok dalam agama, yaitu prinsip mentaati waliul amr. Fi maka naik Allah Azza Wajalla mardian pada perkara-perkara yang diridhai oleh Allah. Wastina bu maka naik Allah muskitan muskhton dan menjauhi tidak mau mengikuti perkara-perkara yang itu di situ ada kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala jelas prinsip mereka para imamnya seperti ini mentaati prinsip taat kepada pemerintah karena memang jelas penunjukan ayatnya. Wati wa Allah, wati wa Rasul, wulil wa Amri minkum Taatilah Allah, taatilah Rasul, dan ulil Amri dari kalian. Mingkum kalian, ya, kalian Muslim, mukmin. Taatilah Allah dan taatilah Rasul, dan taatilah ulil Amri dari kalian. Oh ini maksudnya kan yang taat kata mereka, yang menegakkan hukum syariat dalilnya mana? ya dalilnya mana untuk memalingkan dari nash yang jelas Ulil amri dari kalian, nah gitu. kalian kaum muminin kan mumin ada yang taat ada yang enggak. kok kemudian kalian bisa mengkhususkan maksudnya ini yang taat. mana dalilnya? Enggak ada, nggak ada dalil. dari sekedar ayat itu saja gak bisa, karena gak ada datang dalil yang boleh ditaati, yang wajib ditaati hanya yang menegakkan syariat mana ada, justru dalil-dalil yang lain, bahkan menguatkan yang bisa difahami langsung dari ayat ini Rasulullah mengabarkan nanti akan muncul para pemimpin umarok yang kulubuhum kulubuh syayatin vijusmatil ins, insi Dalil-dalil yang tidak keluar dari riat imam Bukhari, imam Muslim akan muncul para pemimpin nanti yang hatinya berhati setan, hati setan. Dah kayak apa lagi menggambarkan nih, hati setan. Setan ini nggak ada baik-baiknya sama sekali. Kalau dibilang hati binatang masih ada baiknya binatang setan, nah di setan jasadnya manusia. terus saling ini rasulullah tuh tetap merintahkan untuk taat, taat banyak sekian nafis. seandainya nggak ada sekedar ayat ini saja kalian nggak bisa kalian nggak bisa menyanggah, nggak ada argumen ilmiah yang bisa me me membenarkan kalian. itu kan hanya tidak dapat, nggak didukung oleh dalil satupun. Katanya, oh ini ini maksudnya ulil amri yang taat. Dari sisi mana orang ayatnya ulil amri mingkum. Yang penting kan Muslim, karena kum itu kalian kaum Muslimin. Yang penting kan Muslim. Dan itulah yang dipahami, yang memang wajib ditaati itu memang perintah yang Muslim. Ya, orang, orang Muslim. Nah, ayatnya seperti itu. Taat pun jelas pada perkara yang minimal boleh, bukan perkara yang haram. Karena la ta'ata al-makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan bagi makhluk terhadap makhluk dalam perkara-perkara yang di situ mengandung kemaksiatan kepada al Jelas batasannya. Watarqul Khurud, permasalahan kedua tentang Umarok adalah Watarqul Khurud. Inda taaddiihim wa jurihim, ketika mereka melampaui batas, ketika mereka zalim, tetap kita tidak memberontak. Kedua. Tidak mau memberontak. Terus solusinya apa? Wa taubatu ila Allah Azza wa Jalla tobat. Solusinya itu. Solusinya adalah tobat. Bukan dimu. Bukan mengkritisi terang-terangan, bukan melawan, bukan memeruntak. Bukan menjatuhkan kehormatan mereka. Solusinya tobat. Itu yang diyakini oleh Al-Sunnah. Lima imam, imam Al-Sunnah. Enggak ada satupun dari Imam Al-Sunnah menganjurkan solusi lain yang sifatnya penentangan atau perlawanan terhadap pemerintah pemusulimin yang sah yang adanya adalah taubat kepada Allah Azza wa Jalla ma mala supaya nanti dikasih pemerintah atau pemerintahnya dibuat memiliki kebaikan kelembutan, kasih sayang terhadap rakyatnya Contohnya kita bawakan perkataan Ibn Abi al seorang ulama Ahlus Sunnah dari mazhab Hanafi. Beliau mengatakan wa ammalu zu wa in Adapun menetapi ketaatan kepada pemerintah kaum muslimin yang sah walaupun mereka zalim. Faliannahu yatarattabu al khuruji min thoati minal mafasid. Dikarenakan efek buruk Kalau seseorang melakukan pemberontakan Itu banyak sekali kerusakan-kerusakan Yang bahkan jauh berlipat Dibanding kedoliman mereka Orang menuntut keadilan Menuntut hak mereka katanya. Akhirnya memberuntang. Kenyataannya nanti mereka yang dituntut juga gak dapat. Bahkan lebih dari itu. Dia akan lebih disiksa lagi, ditekan lagi dan seterusnya. Lipat-lipat lagi. Gak akan ada yang berhasil. Yang ada adalah bertambah lagi. Bertambah lagi penderitaannya. Ya kita iman Ini bukan perhitungan. Ini bukan hitung-hitungan politik kita. Nanti nggak. Ini nas. Karena ini wahyu. Karena syariat sangat memperhatikan kemaslahatan kaum muslimin hamba-hambanya yang mau beribadah. Allah menciptakan agar mereka beribadah ibadah dengan bagus. Nggak akan terwujud kalau kondisinya kacau. Bagaimana bisa menegakkan tauhid? Bagaimana bisa mengajarkan akidah yang benar? Bagaimana bisa beribadah? Benar-benar terwujud penghambaan kepada Allah Bisa tenang melakukan berbagai macam ibadah Bisa tenang puasa sholat, haji Kalau kacau, gimana? Tidak akan terwujud Dan keamanan ketentraman itu diantara Suatu yang diperhitungkan Yang dimaksud oleh syariat ini Menjaga stabilitas istilahnya ya. Supaya orang bisa beribadah dengan tenang Tenang belajari tauhid, mengajarkan akidah, dakwah. Islam benar-benar agama yang tidak menginginkan huru-hara, tidak menginginkan kekacauan. Bukan bagian dari Islam. Wal fi takfirus sayyi'at. Bahkan kata Ibu Abi al selanjutnya, bahkan dalam sabar Terhadap kedoliman mereka Justru itu menggugurkan dosa Itu kan musibah Itu kan musibah Yang Allah turunkan Bagaimanapun dolimnya Pemerintah Yang menggerakkan kan Allah Menggerakkan hatinya Itu ujian dari Allah Ketika engkau sabar Ibadah Itu menggugurkan dosa Berlipat-lipat pahalanya bagi orang yang tetap sabar. Karena keimanan terhadap hati-hati. Kan yang diinginkan hidupnya seorang hamba kan beribadah. Bernilai pahala kehidupannya. Ya, inilah mana penghambaan. Jadi kaitan alusunah menyingkapi pemerintahnya. Ya men mereka pandang mereka sebagai sama ladang ibadah. Ibadah. Bukan sekedar untuk kita menuntut-nuntut hak-haknya. Kali ingat kembali ibadah, ini penghambaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti di saat itu ibadah kamu harus sedang sabar, sedang dituntut bukti penghambaanmu kepada Allah dengan satu jenis ibadah yaitu sabar, dan itu berpahala dan itu menggugurkan dosa-dosamu. Fa inna Allah Taala. Masalah Tuhu Malaikat Ilalif Asadiyamalina, karena Allah sebenarnya tidaklah memberikan, menguasakan kepada kita pemerintah yang zalim, kecuali karena rusaknya amalan kita. Rusaknya orang kamu Muslimin, akhirnya diberi pemerintah Muslim yang seperti itu. Ya karena mereka. Nah ya, ini yang. Kebanyakan kaum muslimin tidak terlalu Dan dainya-dainya lupa sisi ini nah, Sisi bahwa kesalahan Bencana itu ada pada Kaum muslimin sendiri Rusaknya akidah Rusaknya manhad Rusaknya ibadah Kemaksiatan, kemungkaran Wal jaza min jinsil amal Balasan itu ya Sesuai sejenis dengan amalannya falaina al-ijtihad fil istighfar wa taubat wa islahil amal tidak ada lagi bagi kita kecuali wajib bagi kita untuk bersungguh-sungguh dalam istighfar betul bersungguh-sungguh untuk taubat dan memperbaiki amal itu itu yang mestinya lantang disuarakan tersebar ke mana suara ini untuk mengajak kaum muslimin untuk sabar istighfar, tobat, perbaiki amal. Ajak mereka. Fa iza aradarr ra'iyatu ayata khallasu min amir adz-dzolim fal yatrku Apabila rakyat menginginkan lepas dari kedzoliman pemerintahnya, ya dia harus meninggalkan kedzoliman juga. Yang hanya pandai mengkritik pemerintah Pemerintah yang korup Pemerintah yang gini Perhatikan seluruh kaum muslimin Mereka pun korup ya kan? Karena gak dapat kesempatan saja Dalam banyak perkara Kecurangan-kecurangan ada di tengah mereka Iya kan? 15. Ada di tengah mereka Perusahaan Yang bedanya cuma itu Dapat kesempatan yang ini gak Gak ada beda jadi yang benar solusinya adalah ajak mereka untuk tobat, memperbanyak amalan istighfar. Balik padalah. Ini yang dipegang oleh ulama-ulama Ahlussunnah sejak dulu. Sejak dulu. Tidak ada. Sehingga kita kita mengatakan kita sebagai Ahlussunnah. Ya mestinya ini. Lebih ketika di saat ketika kaum muslimin menganggap merasa mereka sedang ditolak-dolak Mestinya ini yang lebih gencar juga disuarakan Ketika mereka semakin berani-berani berani melancang Berani menghina pemerintahnya, jadikan bahan Allah-Allahan ya Kita mestinya lantang untuk mengingatkan-mengingatkan terus Justru yang ada doakan mereka, kita taubat, kita sabar dan seterusnya Jangan sampai malah kita terikut Ya kan? ini terkait prinsip al-sunah terkait dengan menyikapi pemerintah kaum muslimin kemudian selanjutnya tentang menyikapi kaum muslimin terkait masalah takfir kata beliau wal imsak an takfiri ahli al-qiblat mereka ahlusunah menahan diri untuk artinya tidak mudah mengkafirkan ahlul kiblat kaum muslimin dikatakan ahlul kiblat Karena mereka salatnya menghadap kiblat tidak mudah mengkafirkan ahlul kiblat seorang itu muslim bukan perkara ringan menghukumi person seorang muslim dihukumi dia itu telah kafir Atau dikatakan engkau sudah kafir Itu bukan perkara ringan Nahan Adapun Mereka Wal baro'ati minum fima ahdasu Adapun Dan Menahan diri Untuk tidak mudah Berlepas diri Dari kaum muslimin Mudah Mudah apa Mudah gak mau peduli Mudah barok Mudah Menghajar Enggak Kalau mereka melakukan kesalahan-kesalahan Malam yabtadi'u dhalalan selama selama mereka tidak membuat kepetahan yang jelas sesat. Pada prinsipnya kaum muslimin adalah saudara Pertama, kita tidak mudah mengkafirkan. Halus sunah tidak mudah mengkafirkan. Mereka juga tidak mudah membenci. Kaum muslimin tidak mudah menganggap menjadikan kaum muslimin sebagai musuh berlepas diri nggak peduli selama mereka tidak membuat atau mengikuti kepitahan yang jelas sesat kalau kafir jelas tadi ya jadi kafir awalnya ya nggak mudah mengkafirkan gitu nggak mudah mengkafirkan perkara yang berat tapi kalau memang melakukan perkara yang perand yang sudah tegak ucah. Yang kemudian apalagi dan dalam hal ini khusus para ulama yang boleh menilai kemudian memvonis dia memang sudah keluar dari Islam dengan perbuatannya Dengan ucapannya ya kafir. Begitu juga tidak mudah menganggap kaum muslimin sebagai musuh yang dimusuhi memancangkan permusuhan di enggak mereka saudara selama gitu. Tidak berbuat kita. Nah, kalau ternyata mereka alul bidah lain perkaranya, ada barok sesuai dengan kadar bid'ahannya sesuai dengan kondisi orangnya para ulama juga membedakan antara al-bid'ah muptadi yang da'i dengan yang tidak, yang pengikut yang dibedakan sikapnya juga oleh para ulama famanib tadaminnum zolalan kana ala ahir kiblat kharijan wa amina ad-dini marikon barang siapa diantara mereka yang melakukan bid'ah berarti dia gitu dia yang keluar sendiri dari barisan kaum muslim karena dia yang berbuat bid'ah dan dia sendiri yang melepaskan diri dari agama karena dia yang membuat petah. Ya kan? Berarti dia yang membuat perkara baru dalam agama kan? Yang berarti dia yang melepaskan diri dari agama. Wa yutaqarrabu ilallahi azza wajalla bil baro'ati dan kita mendekatkan diri kepada Allah ibadah ini. Kita beribadah kepada Allah dengan berlepas diri darinya ibadah ketika sudah tadi. Bagi kita orang awam kan tinggal ikut para ulama. Ya Mereka yang punya kapasitas untuk me, me, menentukan ini kafir misalnya, iya kan? Oh, nih syekh ini, alim ini sudah mengumumkan dia kafir, ya. Oh, syekh ini sudah meng uh, memberikan konseling jangan dekati ini, dia munafik, ah, dia ini jangan baca bukunya, jangan hadiri masjidnya, oh ya, yeah. begitu. Dan, dan itu ibadah, niatkan karena Allah, karena kecemburuan terhadap agama, mereka yang meninggalkan agama, mereka yang menyisakan diri dari agama yang benar, ya wajar saja. kita yang memang masih mengikuti agama, ya wajar kita berlepas diri dari mereka. dan ini ibadah, mengharap aja Allah kita melakukan ini mengharap pahala Allah Subhanahu wa taala Wa ayyu jarru wa ayyu taqaru Maka kemudian ada konsen dihajar dihajar di enggak kita dulikan Dihtakor dihinakan enggak perlu dimuliakan lagi nggak pantas kita muliakannya, lumpitah. Nah, dia sudah merendahkan agamanya, menodai agamanya. Maka di dan dijauhi kebitahannya. Faya adamin redatil jarop maka lumpit akhir ini lebih berbahaya, lebih cepat menular daripada Penyakit kulit, penyakit kulit kan cepat menularnya. Dikatakan oleh para lama, lebih cepat itu menularnya. Lebih cepat itu, kepitaan itu lebih cepat menular daripada penyakit kulit, daripada kudis. Itu. Yang sering diingat oleh para ulama ungkapan seperti itu. Lebih berbahaya. Maka untuk keselamatan dijauhi." Ini ringkasan prinsip lalu sudah yang beliau katakan menyikapi kaum muslimin salam. Tadi menyikapi terkait pemerintahnya. Ini sekarang bagaimana berinteraksi dengan kaum muslimin? Asalnya iya, kita enggak mudah mengkafirkan jelas. Berat bagi kita mengkafirkan kita nggak mudah barok dengan kaum muslimin, jelas. Berat. Tapi ketika memang dia ahlu gelbit, penyesat lebih-lebih dai-nya, ya karena dia sendiri yang sudah melepaskan diri dari Islam. Cuma dia masih ngaku Islam atau banyak orang menganggap dia masih di barisan kaum muslimin. Ya kita wajar kita mengingatkan, kita mengajar, kita menunjukkan bahwa kita melepaskan diri dari mereka itu niatnya ibadah karena agama karena Allah Sekarang bagaimana sikap alus sunah dengan para sahabat termasuk pembahasan yang tidak luput dari kitab pembahasan akidah para ulama Wa yuqalu dan alus sunah berpendapat di fatli khalifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu khalqi wa akhiruhum ba'da nabi sallallahu alaihi wasallam meyakini bahwa khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'al itu adalah manusia terbaik manusia paling pilihan setelah nabi di ummat ini wa an sunni ba'dahu bil faruq wa huwa Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'al kemudian al sunah meyakini yang kedua adalah Umar Ibn khattab Al-Faruk. Fahuma wazir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keduanya ini adalah wazir, menteri kepercayaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sering dalam kisah dalam perjalanan Rasulullah sering bersama Abu Bakar Umar. Ada Rasulullah, ada Abu Bakar, ada Umar. Sampai kuburannya di situ ada Rasulullah, ada Abu Bakar, ada Wadoci yang fi kubrii, mari sebutkan sama satu tempat kuburan. Wanusal itu bin Nurain dan kita menghitung yang nomor tiga setelah Umar adalah bin Nurain Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. bin Nurain ikut dua cahaya karena menikahi dua-duanya putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Summa binilfat liwat Uqali bin Abi Talib. Kemudian Fadli yang memiliki keutamaan dan ketakwaan yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Radhiyallahu anhuma ajmain. Ini prinsip mereka. Berdasarkan banyak hadis yang telah menyebutkan hal itu. Sumal Bakit minal Asyarah. Kemudian yang masih tersisa yang lainnya dari para sahabat Sepuluh orang aladzida aujaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aljannah yang dipastikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa mereka masuk surga wa nukhallisu li kulli rajulin minhum minal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min atafdil dan kita memurnikan bagi setiap satu dari para sahabat Rasa cinta kita Sesuai dengan kadar yang telah Rasul wajibkan Tetapkan bagi mereka Dari keutamaan Berarti kita lebih mencintai Abu Bakar Daripada Umar Karena dia lebih utama Terus seperti itu Bakar, Umar, Utsman dan seterusnya Summa lisa iri asabi as Mimbradim radhiyallahu hanum ajma'in Kemudian seluruh sahabat secara umum radhiyallahu taala anhum ajma'in. Wa yuqalu bi fadlihim, al-sunnah akan selalu menyebutkan keutamaan para sahabat. Wa yadhkuru nabiy ma sini mereka al-sunnah akan menyebutkan baiknya bagusnya perbuatan-perbuatan mereka. Ini yang akan selalu senantiasa di disampaikan. Wanam siqanil khawt fimasa jarobim dan mereka menahan, tidak membicarakan perkara yang menjadi perselisihan di tengah mereka. Enggak jadi bahan pembicaraan, gini gini gini. Yang mereka sebutkan alusuna adalah kebaikan sahabat. Fahum khiaru ahli al-ardi baktanabi yihim, karena mereka adalah penduduk bumi terbaik setelah nabi mereka. Irtadohumullah Azza wa Jalla li Allah, eh, afan. Irtadohumullah Azza wa Jalla li nabihi. Memang Allah pilih. Allah Ridhoi. Allah pilihkan untuk menyertai NabiNya dalam dakwah. Wakalah kaum ansoran lidini yang memang Allah ciptakan siapkan untuk sebagai penolong bagi agama bersama Rasulullah SAW. Fahum a'imatul din Maka seluruh sahabat itu adalah Imam-imam dalam agama ini Mereka secara umum kedudukannya Adalah imam Pemimpin dalam agama ini Wa'alamul muslimin Seluruhnya adalah ulama Bagi kaum muslimin Sahabat Radiyallahu hanlum ajma'in Ini prinsip keyakinan masyarakat Tidak ada para sahabat Seperti ini mereka mendudukkan para sahabat, kesemuanya adalah ulama, kesemuanya adalah imam kaum muslimin, semuanya memiliki keutamaan karena memang mereka orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk menyertai perjalanan hidup nabinya, Nabi terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari perkara-perkara ini, dari awal tadi misalnya terkait dengan taat kepada pemimpin, terkait sikap terhadap kaum muslimin secara umum, terkait sikap terhadap sab. Ini membantah beberapa kelompok anrun bidah yang dalam banyak perkara ini mereka berselisih dengan berbagai macam penyimpangannya masing-masing. Simbol yang menonjol siar yang menonjol dari mereka adalah menentang pemerintah memberontak, mengkafirkan kaum muslimin, dan seterusnya, Menyelisih syiah rohildoh yang mencela, memaki, melaknat bahkan para sahada. Betul Allahumma lima di sini. Kemudian kata beliau selanjutnya wala natrukuhurol jumah dan kita tidak meninggalkan untuk menghadiri sholat jumat wasolatuha maabar ya dilumat wa fajir kita tetap mengikut, ikut ikut mau sholat jumat bersama kaum muslimin baik pemimpinnya ini taat atau zolim mereka tetap berpendapat wajib tetap sholat jumat seakan-akan ini berbicara kelompok di abad ini yang mereka berkeyakinan dari pengikut uh, situtup dan yang lain karena mereka menganggap ini negeri kafir seluruh negeri, jadi sholat jumat itu belum gak wajib ditegakkan di negeri jahiliyah, seluruh negeri ini jahiliyah maka kandung, kalau ketemu orang kayaknya pakaiannya masya Allah tapi gak pernah mau sholat jumat nah, mereka menganggap semuanya kafir tidak wajib ikut sholat jumat bersama, balik. Alusunan enggak, ya tetap menegakkan sholat jumat bersama. Kamu ingin membaik imannya orang kafir ataupun orang fasiir. Cuma beliau di sini ada kata-kata. Maka na minal bid'ati barian Selama Orang itu berlepas diri dari bid'ah Fa'in ibtadah kalau dia berbuat bid'ah Dolalan Bid'ah sesat Fala sholata kholfahu Maka tidak ada sholat di belakangnya Di sini ada catatan kaki Tulisan dari Ibn Temiyah dalam Majmu Fatwa. Menyebutkan tarku solati khalfah mani tadal dolalan mukoyad dan biikab biimkani ada iha Kalau mampu, kalau memungkinkan, bisa solat di belakang sebagai makmum dengan orang alusunah, maka Disyariatkan untuk jangan solat bersama halukit. Karena ini tadi bab Barok terhadap Halul Fitnah Dan ini memposisikan Halul Fitnah sebagai imam Mestinya kan dihinakan Halul Fitnah Ini jadi posisi di depan ya. Bagaimanapun dia dimuliakan Di imam Halusunah mestinya enggak seperti itu Jangan me me seakan-akan merekomendasi Ini adalah imam Buktinya dia mau sholat di belakangnya Kalau memungkinkan sholat di Alusunah. Kalau nggak ada, sebentar dia harus sholat Jumat, harus sholat jamaah. Kemana lagi? Tapi seandainya dia tetap sholat bersama, fa'in solaha, ma'hum ma'imkan ya maghrib, sholat sholat tuh, ainda aksari alilailmi. Seandainya dia tetap sholat bersama alul bid'ah. padahal dia mampu sholat dengan selain alul bid'ah, sholatnya pun tetap sah. Menurut mayoritas para ulama. Kata Imam Taimiyah rahimahullahu taala, "Idza minal musalli, kalau nampak" Bagi orang solat imam maksudnya fit atun, kefitahan, au fujurun atau kefasikan, khair dia wa'am karena solatu khalfaman yaklamu annahu tadik dan memungkinkan solat di belakang orang yang dia tahu. Bahawa dia itu al-fitah atau fasik atau fasik ma'im kali salati dalam keadaan mampu memungkinkan untuk sebagai makmum di belakang yang selainnya fa aktsaru ahli ilmi yusahihu nasalatul ma'mum mayoritas ulama menganggap sah salatnya makmum tadi wa amma idza lam yumkin as-salatu ila khalfal mutaddi awil fajir kal jumu'ah Adapun kalau tidak memungkinkan sholat Kecuali di belakang muktadik Fajir, orang fasik, seperti sholat jumat Alati imamu ha-muktadik Yang imamnya al-bid'ah Aw-fajirun atau Fajir Di sana enggak ada lagi jumat Jumat yang lain Fahaditu sholat Kholfal-muktadik wal-fajir Maka sholat jumat bersama Muktadik dan orang Fajir Indah amati ahli sunnah wal-jamah Di sisi seluruh ulama ahli sunnah wal-jamah adilnya, ya. Kan? Alusuna-luljara Al bahkan lebih adil terhadap yang menyelisih dibanding mereka sendiri, ya sama Lulbeta. Mudah mereka baru kan sama Lulbeta. Kenyataannya ketika mereka menuduh Alusuna sebagai orang yang keras, dikit-dikit apa musuh, dikit-dikit Kenyataannya mereka yang mudah memancangkan permusuhan, ya kan? Dikit-dikit kafir mereka justru. Enggak punya kaidah, Enggak ada aturan yang jelas. Enggak ya kan? nyoblos ini masuk neraka. Kafir. Mudah. Dan sampai sekarang suara-suara seperti itu. Musuh. Iya kan. Enggak. Dan langsung kasar. Apa? Dikroyok. Diusir. Sudah seperti itu. Iya kan? Dunia ini sema. Mereka yang mengaku paling toleran, orang yang paling arogan. Iya kan? Yang paling enggak bisa memaklumi perbedaan. Ngakunya paling toleran. Ngakunya paling toleran. Wah, wow, paling-paling merasa paling toleran maring Bineka, paling... tapi paling enggak bisa beda, ya kan? Pokoknya asal beda dengan mereka musuh. Seperti itu kenyataannya al-Qita. Al-Sunah setiap perkara ada ada jelas rambu-ramunya jelas. Aturannya jelas. Semuanya bisa melihat nih aturannya. Tertulis dalam kitab-kitab al-Sunah, bukan serampangan, bukan enggak jelas kaidahnya. Wal jihad, gitu. Kuliah selanjutnya. Ya mereka di antara yang dijadikan dalil oleh al-Sunah Wakotkan asyhabat Ridwanul Aalim Aljami. Shallula khalfamayyaklamuna fucuro dulu para sahabat Ridwanul Aalim Aljami. Mereka sholat di belakang orang yang mereka tahu orang ini fasik. Ini sahabat padahal. Mereka enggak harus yang jadi imam. Kama sholat Abdullah bin Masud. Abdullah bin Masud sholat sebagai makmum dan yang selain Abdullah bin Masud khalfal Walid bin Uqbah bin Abi Muaid salat masih mau salat di belakang imam yang namanya ini imam sekaligus pemerintah ketiga itu Walid bin Uba bin Abi Mu'ayth wa kana qat yasrabul khamr. Dia ini orang yang sering minum khomr Hmm. Nah, orang salat di belakang filsalusi. Wa <tuh> sallama ratan asbaha arba'an pernah sekali kejadian sholat subuh empat terkait mungkin masih teler ini nah, mau seperti itu wajallah Dawang Utsman bin Affan alaihi dan akhirnya dilaporkan kepada Amirul Mu'minin dia cuma sebagai gubernur gitu dan dilaporkan kepada Amirul Mu'minin Utsman bin Affan zaman Utsman bin Affan dilaporkan kepada Utsman bin Affan Akhirnya dihukum oleh Utsman bin, dicambuk oleh Utsman, banyak benur kayak ini, dicambuk. Eh. Umar. Wakana Abdullah bin Umar, bagai rumina sahabat Abdullah bin Umar dan yang selainnya dari kalangan sahabat, yusalluna khalfal hajat. Mereka mau sholat di belakang hajat yang tuh yang banyak membunuh sholat di belakang uh, apa bupati gubernur pembunuh pasti orang nggak mau sekarang wakil nasabat wata tabiunisaluna khulfa ibni abi ubed bahkan dulu para sahabat dan tabiin ikut tetap sholat di belakang. Ibnu Abi Ubaid Wa kana mutahaman bil ilhad Wa dayan ilabdholam Seperti itu Ini yang dijadikan Prinsip beragama imam imam al -sunna. Karena itu praktik para sahabat Benar-benar hanya mengikuti asar Hanya mengikuti riwayat Mengikuti asar Karena percaya benar mereka Dengan sabda-sabda Rasulullah SAW bahwa sahabat ini orang yang paling Betul agamanya, paling paham agamanya Kemudian wal jihad, tu makul imam, menatlin, aujah Kemudian kalau ada syarat jihad orang kafir. Nah, pemerintah kita padahal zolim, tapi dia ngajak jihad, merayu orang kafir, ikut. Karena jihad ni, merayu orang, orang kafir, karena agama. Dia zolim, tapi sangat benci dengan kafir dia. Eh, kita peranglah orang kafir, ikut. Tak memandang. Kalaupun kayak gitu mah ikut Wal haju begitu juga haji. Nah, terserah yang mimpin mereka yang ikut seperti itu. Kalau mengharuskan seperti itu. Artinya ini perincian praktek, perincian praktek sebegitunya gitu. Taatnya lusuna, takzimnya. Menjaga kehormatan pemimpin kaum muslimin, berusaha benar-benar tidak memecah kesatuan kaum muslimin dengan cara mengurangi atau menghilangkan kehormatan kewibawaan pemerintah kaum muslimin.